wassalatu wassalamu rasulillah, bagi bagi SWT, wa -salamu ala rasulillah ya Allah Subhanahu wa taala ridha salatu taslimun Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak ala. generasi besar dan hari ini 60 perempuan yang membung rambut merenggangkan gigi dan bertato seperti biasa sebelum saya bahas dalil-dalilnya saya akan masuk ke muqaddimah dulu pembukaannya supaya jelas apa saja yang dimaksudkan dalam dalil-dalil ini pertama pernyataan mengatakan uh, judul ini perempuan yang menyambung rambut di sini tentu tidak pernah ditemukan ya tidak tahu kalau memang ada yang terjadi laki-laki menyambung rambutnya umumnya semua perempuan umumnya semua perempuan makanya di sini lebih fokus pernyataan sesuai dengan hadis nabi saw perempuan yang menyambung rambut dan saya yakin ibu-ibu sudah tahu tentunya di salon-salon di indonesia ini cukup banyak ya masalah orang menyambung rambut baik itu rambut manusia atau mungkin dari rambut hewan bulu hewan, beragam macam cara hanya karena ingin memodel rambutnya dengan model-model tertentu <tentu>, tentu menyambung rambut ini hukumnya tidak boleh diharamkan dan rambut dalam Islam dianjurkan untuk diikram dihormati, dijaga, dirawat disunahkan seluruh wanita, tidak terkecuali dalam Islam untuk memanjangkan rambutnya bahkan dilarang keras dalam Islam kalau seorang wanita memotong rambutnya menyerupai laki-laki, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi malah dianjurkan untuk dipanjangkan, gitu kan? Makin panjang makin sesuai dengan sunnah Nabi. Bahkan dalam banyak riwayat Sahih disebutkan para Sahabat itu memang memanjangkan rambut-rambut mereka dan menyuburkannya dengan kunci punta ya sebagaimana sudah dijelaskan atau pernah saya jelaskan kencing unta itu tidak najis dan mereka apa, dalam hadis disebutkan boleh dipakai untuk menyuburkan rambut dan diminum untuk pengobatan jadi rambut dalam Islam sebagaimana sabda Nabi saw manca dalam usyar fal yukrim bu siapa yang dikaruniai rambut maka dia sebaiknya menghormatinya meng mengurus mengapa merawatnya laki-laki itu perempuan perempuan dianjurkan sekali lagi panjangkan kalau laki-laki dianjurkan untuk dijaga dan dirawat dan maksimal itu se sebahu kalau laki-laki sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri beliau adalah rambut beliau sampai lumah atau jumah kadang-kadang beliau biarkan sampai ujung kupingnya atau di ke kebundaknya sallallahu alaihi wasallam ini berhubungan dengan masalah rambut tapi rambut ini disuruh alami Sifatnya memang rambut kita, bukan disambung dengan rambut yang lain. Boleh saja menggunakan obat-obatan untuk menumbuhkan rambut yang lebat, tapi sesuai dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama Islam. Nah, sesuai dengan yang dibolehkan dalam agama Islam. Di antaranya sebenarnya retorika penumbuhan rambut dengan bekam. Jadi kalau ada rambut yang tidak tumbuh atau tipis, maka bisa dibekam di sekitar lokasi itu. Insya Allah termasuk faktor yang menyebabkan Tumbuhnya rambut misalnya, atau menggunakan beberapa e, olesan minyak habatus Sauda yang, di, yang, di, yang dioleskan di wilayah tersebut dengan rutin, yang itu juga termasuk bisa membantu. Banyaknya mengkonsumsi minyak zaitun yang diminum dan diusapkan di kulit itu juga termasuk membantu, mengerti kan? Juga ada yang sering dipakai di Timur Tengah itu dengan menggunakan ismet. Saya pernah bawain ke sini, ada celak mata. Yang disebutkan dalam hadis Bukhari, ismid itu menguatkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Jadi sabda Nabi SAW menguatkan mata dan menumbuhkan bulu mata, berarti bisa menumbuhkan rambut. Gitu kan? Jadi kita disuruh menghormati, mengikram. Gitu kan? Mengikram rambut tersebut. Dan dalam Islam, kalaupun sampai memotong rambut, maka dianjurkan untuk tidak memotong dengan cepat. Seperti orang Tipis sebelah Atau tipis bagian bawah bagian atasnya tebal Tapi kita dianjurkan untuk mencukur Semuanya ya, Dari seluruh penjuru dan sama rata Ini anjuran dalam agama Islam Sebagaimana sabda Nabi SAW kan? Beliau melarang Dengan sangat keras Untuk memotong sebagian rambut di kepala Dan membiarkan sebagian yang lainnya Jadi kita disuruh menghormati Juga dalam hadis Bukhari Disebutkan Siapa yang tiba pada hari Jumat Kemudian dia Menggunakan baju yang terbaik, dia bersuci dengan suci yang baik, maksudnya mandi yang sempurna dengan wangi wangian kemudian menyisir rambutnya dan meletakkan minyak pada rambutnya agar kelihatan mengkilat dan rapi. Ya, kalau kita sekarang mungkin minyak rambut, betul kan? Kalau zaman dulu tu seperti saya bahasakan tadi biasa menggunakan minyak habesoda, minyak zaitun, gitu, gitu. itu dikonsumsi agar kelihatan rapi dan disisirnya tidak berantakan. Gitu. Kemudian dia Menggunakan wangi-wangi yang terbaik yang dia miliki Lalu dia ke masjid Kemudian dia tidak melewati pundak Orang-orang yang sudah terlanjur duduk Kemudian dia sholat yang dicatatkan baginya Dan pada saat imam datang dia mendengarkan khutbahnya Tanpa ber berlaku hal-hal yang sia-sia Maka akan diampuni Lalu dia sholat Maka akan diampuni dosa-dosan yang lalu Tapi saksi bahasan di sini Dianjurkan laki-laki yang mau pergi Jumat Itu untuk merapikan rambutnya Menyisir Menggunakan minyak yang wangi Juga dalam hadis Bukhari yang lain Pernah ada seorang sahabat Nabi masuk ke masjid Rambutnya berantakan Lalu kata Nabi SAW Hendaklah orang ini keluar menyisir rambutnya dengan rapi Baru masuk ke dalam masjid Jadi kita dianjurkan memang untuk Menjaga, merawat Jadi sekarang menggunakan sampo Menggunakan perawatan-perawatan rambut itu Termasuk dianjurkan Karena kita syariat kita menganjurkan Untuk menjaga rambut itu Menjaga rambut itu Kalaupun harus mencukur sampai habis Maka dianjurkan cukuran habis itu karena dua hal Kalau bukan karena haji dan umroh laki-laki Maka yang kedua karena adanya penyakit kepala Yang memang mengharuskan misalnya rambut dicukur Atau misalnya orang mau operasi misalnya Atau orang mau bekam nah Itu berbeda Maka dibolehkan Kalau tidak ada udur-udur Maka tidak dibolehkan untuk memotong rambutnya Malah dianjurkan untuk memelihara Dan menghormati rambut tersebut Intinya menghormati dan menjaga merawat rambut adalah perintah agama tapi tidak boleh kita menyambung bukan berarti dengan memanjangkan memanjangkannya dengan menyambung dengan rambut lain itu tidak dibolehkan. Kemudian di sini koma judulnya ya merenggangkan gigi dan bertato. Koma ini berarti sudah tidak masuk istilah perempuan tadi yang pertama. Perempuan yang menyambung rambut, koma selesai. Berarti di sini merenggangkan gigi dan bertato masuk laki-laki dan perempuan masuk laki-laki dan perempuan jadi jangan difahami sini larangannya atau ancamannya hanya bagi perempuan saja karena ada perempuan awalnya ada koma yang berpengaruh merenggangkan gigi dan bertato diharamkan bagi laki-laki dan perempuan subhanallah kadang-kadang manusia selalu membuat style sendiri gitu padahal sebenarnya kita sudah diatur stylenya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kan persepsi ya seperti pada saat saya membahas tentang masalah Isbal misalnya orang laki-laki menutup mata kakinya. Biasa mereka mengatakan Ustaz bagaimana caranya saya ke kantor ya sementara mata kaki saya kelihatan orang-orang pada ya ngolok-ngolok. Kalau -ngolok. saya bilang apa yang membuat bapak-bapak di sini ya, merasa bangga kalau pakai jas? Persepsi kan? Karena kita menganggap itu pakaian hebat, jadi kalau kita pakai kita merasa percaya diri. Itu kan persepsi kenapa kok orang kalau celananya di atas mata kaki ya dianggap tidak baik karena kita sudah tanamkan persepsi itu negatif gitu. buktinya ada orang yang lebih di atasnya celananya sampai di, di lututnya jalan di mall gak malu ada orang yang lebih gila lagi di atas pahanya kelihatan gak apa-apa kan. mungkin ada orang yang pakai celana dalam saja di pinggir pantai gak malu kenapa orang harus malu dengan celananya gantung di atas mata kakinya gitu kan. kenapa ada perempuan yang bisa memakai Celana Tiga per lah istilahnya atau apa Itu kan semua terus menganggap tidak apa-apa Tidak -apa, masalah dengan ketat Dengan kelihatan setengah betisnya Kalau sabda Nabi SAW Pakaian laki-laki yang terbaik adalah Setengah betisnya gitu kan Ya Sudah begitu perintah agama kita Masalah persepsi saja Nah sama halnya dengan orang-orang Banyak sekarang membangun style sendiri Dan begitu mau lihat pakaian Orang-orang Barat bangga perempuannya jalan telanjang. Kenapa? Karena dianggap persepsi yang diciptak, yang dibuat itu adalah keren, ya kan? Tapi kalau orang pakai cadar, orang pakai jilbab besar, dianggap wah ini ekstrim, menakutkan. Persepsi. Makanya kita harus bisa mengubah, memperbaiki persepsi kita ini. Diperannya ada istilah dalam apa namanya ilmu agama kita sekarang itu gazul fikar. Jadi perang budaya. Jadi sebenarnya umat Islam ini bukan hanya sekedar diperangi di medan perang Tapi sedang diperangi budayanya Jadi diperangi agamanya Supaya umat Islam sendiri merasa Kampungan jimbab cadar itu Laki-laki kalau pakai baju pokok Atau berjembo itu wah uh, gak bagus ya. Penampilannya jorok lah Kotor lah apalah macam-macam Persepsi dan isu yang dilempar <tuh> Sayangnya umat Islam ini Termakan dengan isu-isu itu Termakan dengan isu-isu itu Jadi kan? Makanya kita harus bisa sekarang mengubah Kembali persepsi itu Bahasanya yang baik di mata seorang Muslim, berarti lain baik di mata Allah. Tak betul dengan manusia. Tak kan? betul tu dengan manusia. Jadi kita yang penting Allah menganggap baik, ya baik. In dari mata Allah, in dari mata Allah. Yang penting kan kita bersih, pakainya tak najis, rapi, kan? Kita boleh menggunakan wangi wangian Dan kita disuruh memang menjaga dan merawat diri kita. Jenazah saja dalam Islam harus dimandikan, gitu kan? Apalagi orang yang masih hidup, disuruh menggunakan kain kafan putih yang bersih. Apalagi orang yang masih hidup. Sekaligus juga saya ingatkan banyak ikhwat dan akhwat kita, laki-laki dan perempuan yang mulai ikut taklim gitu kan. Teman-teman sudah pakai jilbab besar, mohon maaf, atau ikhwanya sudah pakai kopiah enggak ngurus lagi rambutnya, enggak ngurus lagi penampilannya gitu kan. Jadi kemarin di Al Azhar waktu saya bahas masalah ini, ada yang tanya masalah jenggot boleh enggak dirapikan karena istri saya bilang jorok. Ternyata memang istrinya Ya tidak faham agama dan memang dia pulang pengajian tidak pernah cerita apa yang dia pelajari tiba-tiba aja berubah sendiri. Nah ini sering saya bahaskan ibu-ibu juga yang hadir di pengajian bapak bapa juga yang hadir di pengajian tidak boleh kita paham sendiri pulang dari talim ta apa yang dia pelajari sampaikan diskusikan sama keluarga jadi mereka faham perubahan yang terjadi pada kita gitukan bukan mustahil mereka bisa ikut ni matikan kalau bisa ibadah sama-sama. Banyak orang ibu-ibu itu Saya ustaz suami saya gak bisa diajak gini Itu macam-macam Kerana ibu enggak pernah cerita Coba cerita aja gitu. Ada pengalaman satu orang ibu di Kemang itu hari Dia gara-gara suka cerita sama suaminya Kalau pulang pengajian sama saya Awalnya suaminya cuek gitu Kerana seringnya dia cerita Terus lima 10 menit saja diringkaskan sama dia Apa yang dia dapatkan gitu Yang penting suaminya sudah tahu apa yang dia pelajari. Satu waktu dia lupa sampaikan Suaminya sendiri yang tanya Apa yang kamu pelajari sama ustaz Khalid tadi Akhirnya sampai suaminya hadir di pengajian saya gitu Ketemu, hadir di pengajian, diundang di kantornya gitu kan nah, Sampai sekarang saya masih isi di kantornya orang itu gitu. Tapi yang jelas saya lihat itu adalah hal yang penting Persepsi ini atau isu ini penting untuk di, di, di, diperbaikin kalau ada yang negatif sesuai dengan agama kita tentunya Nah berhubungan dengan merenggangkan gigi juga begitu ya. Persepsi saja Orang menganggap jadi ada zaman di mana gigi itu harus dikikir, ditipisin Sampai kelihatan seakan-akan dia bukan putih kayak kita sekarang Tapi dia kayak transparan kayak ada air di tengah-tengahnya Di Dikikirlah giginya Ikut kena modern dianggap itu perkembangan baru Itu kan aneh-aneh saja tidak disaring gitu Kalau orang yang tidak punya agama gak ada masalah Tapi kalau kita muslim gak boleh dong Kita harus sortir gitu kan Ada orang yang tidak Zamannya gigi kalau terlalu rapat direnggangkan Sengaja ditarik, sengaja dipotong supaya antara gigi satu dengan gigi sebelahnya ada lubangnya, ada celahnya dianggaplah sesuatu yang bagus gitu. Nanti ada orang taruh permata di giginya, nanti ada orang yang taruh berlian, nanti ada orang yang emas, nanti ada orang yang ini dianggap persepsinya bagus diikutin. Semua kita nggak boleh begitu. Setiap muslim itu harus punya standarisasi, ya standar. Jadi selalu saya bahasakan, Pak Ibu sekalian, buat judul hidup kita. Di atas kepala kita ini buat sebuah judul agama Itu judul hidup kita Jadi apapun kembali ke judul itu gitu kan? Kalau sebuah film dibuat Tidak ada judulnya Orang bingung apa ini. Tapi kalau ada judulnya orang bisa tangkap Oh maksudnya masalah ini misalnya Masalah rumah tangga Udah nanti bahasanya pasti masalah rumah tangga semua di dalam Kalau keluar dari tema Keluar dari judul orang akan protes kan gitu. Seperti itu kurang lebih Kita harus punya judul dalam hidup kita Judul kita adalah agama yang agama boleh kan kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Itu baru bisa aman gitu. Kalau judulnya bukan agama, masing-masing orang punya persepsi, maka akhirnya masing-masing mengembangkan semaunya gitu kan. Ya? Jadi masalah sendiri buat dia. Baik masalah merenggang dilarang dalam agama Islam, tapi merapikan gigi dibolehkan. Misalnya ada gigi kita yang tersusun, giginya tidak rapi, memakai behel gigi itu nggak apa-apa, karena itu merapikan. Berbeda ya. Malah bentrok ya dengan larangan, larangan merenggangkan ya, sengaja direnggangin, ini enggak, kalau kita merapikan berbeda, sama halnya merapikan rambut, ya mungkin ada, mungkin habis operasi, dipotong gitu, akhirnya dia pendek, maka disamaratakan panjangnya supaya bisa nanti bersamaan panjangnya, itu semua tidak ada masalah, karena niatnya adalah merapikan, bukan merusak apa yang Allah telah ciptakan, bertato, ini juga sama, Diharamkan dalam agama Islam laki-laki untuk -laki perempuan. Tato itu asalnya adalah ya, merusak bagian kulit dan memasukkan sesuatu ke dalam kulit itu. Jadi itu asalnya tato itu sendiri. Jadi merusak bagian kulit dan memasukkan sesuatu di dalamnya. Termasuk dalam masalah tato kalau orang sengaja memotong alisnya bagi perempuan kemudian menatonya kan gitu. Sengaja menindih-nindihnya. Itu kan dengan tujuan untuk kelihatan seperti membentul, ya akhirnya terbentuklah berbeda wajah dia. Ini semua sama masuk dalam kategori itu. Atau memang sengaja melukis-lukis tubuhnya dengan memasukkan tinta kayak kita sekarang, gitu kan cairan-cairan, warna tertentu. Ya dengan persepsi sekali lagi, ini hebat. Gitu kan Itu persepsinya. Sama dengan orang banyak pakai anting-anting laki-laki, dianggap hebat, modern. Padahal dia tidak sadar itu seperti perempuan. Itu menyerupai perempuan. Dari mana kejantanan ini daripada anting-anting dan tato? Keliru. Subhanallah. Waktu terjadi keributan di Ambon sama pusu waktu itu. Beberapa tahun yang lalu. Semua orang yang bertato itu lari semua. Yang tinggal melawan musuh-musuh waktu itu orang-orang non-muslim yang menyerang orang Islam itu. Hanya orang, -orang remaja masjid yang tidak ada tatonya. Mana semua tato yang dianggap selama ini jantan. ngambil mengambil uangnya orang di pinggir jalan. Tidak ada. Dengan itu pun mereka karena sudah terlanjur mengancam orang-orang jadi takut sedikit maka ditunggangi lah kejahatan yang dilakukan. Tidak nah, kejahatan itu bukan simbol, itu persepsi saja menganggap dirinya lebih hebat dengan tato itu. Ini berbahaya sekali. Apalagi ada ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk dari tujuh ribu yang masuk surga tanpa hisap. Di antaranya orang yang bertato kan, orang yang bertato tidak akan masuk surga tanpa hisap. Dan taubatnya dia harus menghilangkan itu. Dia harus menghilangkan. Tato tersebut, jadi ini persepsi saja gitu. Makanya kita kan soal, Di diri kita dan di, di keluarga kita Persepsi islami ya, Persepsi islami Oh pakai baju tutup aurat itu bagus, hebat gituin anak-anak kita gitu. Orang menggunakan udung tertutup itu hebat Orang pakai catar itu hebat Orang pakai gini hebat, orang pakai baju koko itu hebat Orang berjenggot itu itu sunnah nabi Dan seterusnya persepsi itu yang ditanamkan Orang yang makan makanan halal Orang yang tidak bergaul bebas Bagaimana mereka mengatakan isunya Persepsi yang ditanamkan adalah orang kalau Pacaran berarti modern Orang kalau tidak pacaran berarti kampungan Itu kan persepsi, isu yang dilempar Kita harus tepis itu, tidak Malah orang kalau tidak pacaran terhormat, kecuali kalau sudah nikah misalnya nah, Itu lain kan gitu, kita harus menanamkan Masalah itu Jadi ini kurang lebih Muka timah dari usaha besar yang ke-60 Dan kita coba lihat bagaimana Imam Al-Zahabi Menyebutkan dalil dalilnya ويوم أنكت حديث نبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه <تصفيق> رواية بخاري مسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواسلة والمستوسلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut saya sudah katakan tadi perempuan teman-teman, ini umumnya dilakukan perempuan dan yang meminta untuk disambungkan jadi yang bekerja menyambungkan dan yang minta disambungkan dua-duanya sama ini hampir sama waktu kita bahas masalah riba kan yang transaksi yang memudahkan transaksi, yang menjadi saksi, semua sama Kena. minuman keras juga begitu yang menjual misalnya ada orang bilang saya nak minum kok tapi dia jual bir sama aja. yang menjual yang membeli, yang menjadi saksinya artinya memudahkan urusan itu bukan berarti kita yang datang ke supermarketnya bukan, tapi orang yang sengaja memudahkan urusan, dia bekerja sebagai pegawai yang memasukkan loading barang-barangnya, semua masuk sama saja jadi kan kena memudahkan urusan itu jadi wanita yang menyambung rambutnya dan meminta untuk disambungkan Kemudian perempuan yang menato dan yang meminta untuk dibuat tato. Di sini biasanya, dan dimaksud dari para kata ulama hadis juga perempuan disebutkan untuk laki-laki masuk di dalamnya Karena biasanya perempuan selalu ditawarkan itu. Bukan zaman sekarang, dari zaman dulu ya. Jadi sampai sekarang di Afrika itu, kalau dia turunan bangsawan maka ada tato tertentu di wajahnya. Tinta warna biru dengan garis lurus misalnya. Kalau dia keturunan raja bisa sampai tiga garis misalnya atau di dahi ya atau di punggung ya beragam macam lah persepsi yang dibuat gitu. Intinya tidak dibolehkan gitu kan tidak dibolehkan. Kalau di Mesir itu kalau yang beragama Katolik perempuan itu langsung ditato di bagian dadanya tanda salib. Itu sudah umum gitu kan itu sudah tersebar dan itu sebuah ada rimbai kan? jadi masih kecil. Itu ditatoin, dibengkakin kulitnya dan itu seperti permanen, seperti dagingnya muncul gitu kan itu berbahaya sekali supaya dia tidak muridatisnya dari agama Katolik itu terjadi itu banyak itu dilakukan pada anak-anak <tuh>. perempuan dan yang meminta untuk dibuatkan tato dua-duanya berarti kena perempuan yang menguris bulu alis di wajahnya dan wanita yang minta untuk dikuris alisnya Allah Subhanallah sudah menciptakan kita dengan sempurna terutama ibu-ibu ya wajah kita ini sudah pas Allah sudah kasih alis dengan pas, alisnya seperti itu Hidungnya seperti itu, matanya seperti itu Memang Allah SWT sudah ciptakan begitu Dan pada saat ada orang yang lebih cantik Orang lebih gagah Itu memang kuasa Allah SWT Allah memang kata para ulama Menciptakan yang buruk dan yang sempurna Atau yang buruk dan yang bagus Itu untuk menunjukkan kekuasaannya Allah Makanya Allah Dengan ciptaan yang beragam itu Allah Nabi SAW mengatakan apa Inna Allah layandu ila suwarikum wala ajsamikum Walakin yang buruk ila rubi kum amali Allah tak pernah mau lihat paras wajah kalian dan poster tubuh kalian. Allah tak butuh ini tu. Oh alis saya tipis, hidung saya pesek, misalnya, tak ada hubungannya. Allah tak butuh itu. Tak perlu dilihat itunya itu. Allah semata-mata tidak melihat itu. Allah tidak lihat poster tubuh kita gemuk, kaku, rukuk tinggi, kapende, kaitu tak penting bagi Allah. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hati dan amal kalian. Jadi bagaimana hati seseorang yang bersih, yang suci dan amalnya yang baik. Tentu kita merawat tubuh diperintahkan dalam agama Islam Itu sangat baik gitu kan Tapi Allah tidak jadikan sebagai tolong ukurnya Makanya tidak perlu kita sampai melanggar agama Tidak perlu kita sampai melanggar agama gitu kan Kemudian dikatakan Sama tadi masalah menguris alis di wajah itu Persepsi saja dianggap itu akan lebih baik Allahu'alam ya Kalau saya mengatakan wanita yang menguris malah menggaris itu Kayak aneh sekali gitu ya saya aneh sekali bentuknya, jadi mestinya tidak dilakukan. kemudian dikatakan perempuan yang merenggangkan gigi untuk mendapatkan kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Ini, ini yang merenggangkan gigi ada dua bahasan ulama, ada yang dikatakan dikikir, ditipisin sampai kelihatan seperti ada air transparan, itu katanya lebih cantik dan seterusnya itu persepsinya, atau memang sengaja direnggangkan, direnggangkan antara gigi dengan gigi. Ini semua hanya karena ingin mencari urusan duniawiannya, diman. Nah, InsyaAllah kalau seseorang itu bisa menjaga kebersihan, sebagaimana sunnah Nabi saw bersiwat, menjaga kebersihan giginya, merapikan apa yang perlu dirapikan, maka itu sudah cukup, insyaAllah Allah. dalam hadis yang lain bertakon Ali kata beliau: "Thamanul kelbi wa haram, wa qasbul bagi, wa la'anallahu anallah wa wal musta wa atil riba wal muq wal muqtilahu." Walau anem musawirin, Harga anjing dan darahnya adalah haram. Maksudnya apa? Semua yang haram untuk dikonsumsi dagingnya haram ditransaksikan Jadi anjing bertaring nggak ya? boleh kan? Semua hewan darat sama hewan udara. Kalau hewan darat itu bertaring mencengkram. Kalau hewan udara itu menyerang dengan pelatuknya, betul kan? Sama dengan mencengkram juga, kayak misalnya burung elang, tanah lawar itu semua. Kemudian apa namanya hewan-hewan ini berlaku bagi hewan darat dan hewan udara dan haram dikonsumsi kalau mereka bertaring, zinat, kemudian zinat bahasa Arabnya, ya kemudian mencengkram dan menyerang dengan pelatuknya. Jadi ini diharamkan dari hewan darat dan udara. Tapi tidak berlaku bagi hewan air karena hewan air bertaring pun boleh dimakan ikan hiu, ikan paus tidak masalah halal dimakan. Uh, udang yang menjepit, mencengkram itu semua tidak ada masalah. Jadi kan, itu dihalalkan selama jadi air, bahkan hidup atau jadi bangkai pun tetap halal, tetap halal dalam agama Islam sebagaimana sabda Nabi saw. Al Bahru Helu Mejatuh Tahuru Ma. Lain air itu, laut atau sungai itu bangkainya halal dan airnya suci, airnya suci, jadi kan boleh dipakai. Tapi di sini di, diberikan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seekor anjing untuk memberikan contoh semua yang sejenis dengan pengharaman anjing. Harga anjing dan darah adalah haram. Darah nggak boleh sembaskan dengan alasan apapun kecuali hati. Hati kan juga kumpulan darah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan bagi kalian bangkai dan darah kecuali bangkai ada di lautan dan hati yang terbentuk dari darah itu sendiri nah biasanya kita di Indonesia ini ada juga sapi misalnya disembeli darahnya ditampung di ember kemudian dibiarin sampai membeku dijual di pasar kan ada nah itu haram nggak boleh ya kenapa marus jadi itu nggak boleh haram hukumnya nah itu sama sebenarnya dengan hati hati hewan juga begitu cuman hati kan sudah terbentuk sendiri dari dalam gitu kan dia juga gumpalan darah tapi itu dibolehkan kalau hati kalau ini nggak boleh Maka itu di, diharamkan ya, baik membelinya atau menjual mengkonsumsinya Ini tidak masuk dalam kategori darah yang disumbangkan ya. Kalau kita donor darah beda manusia, donor darah Itu tidak mengkonsumsinya sebenarnya, tidak masukkan ke dalam tubuh Tapi kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan untuk konsumsian itu tidak boleh Termasuk tidak boleh mentransfer darah-darah -dara yang apa namanya yang sifatnya bukan sejenis dengan kita Misal darah hewan ke manusia nah, Itu maksudnya tidak dibolehkan nah, Karena memang pasti Komposisi darah itu pun sendiri dari dalam Berbeda dengan e, manusia Antara manusia dengan hewan dan seterusnya Jadi yang boleh transportasi itu Cuma manusia dengan manusia gitu kan? Itu sudah di, ada bahasan sendiri tentunya Tapi yang jelas yang dimaksud dengan harga anjing Dan darah adalah haram Darah itu gak boleh ditransaksikan Dijual belikan Nah donor darah pun tidak boleh ada uangnya. Jadi nggak boleh orang luar jual darah, kumpul-kumpulin donor darah, karena memang sudah donor kan gitu. Orang cuma-cuma kasih terus disimpan lalu kemudian dijual. Sama dengan keadaan di Singapura kan begitu? Jadi ambil darah-darah yang -darah, dijual, kalau orang perlu itu nggak boleh. Ya, karena memang dalam Islam sudah jelas dia orang mendonor, ditampung, dikasih secara gratis kepada orang lain yang butuh. Ya, mestinya begitu. Sedikit saya tanggapi di sini harga anjing. Semua ulama sepakat mengatakan anjing hukumnya haram untuk diterangsaksikan. Kalau konsumsi jelas, tidak ada lagi yang dia, tidak ada lagi diragukan kerana jelas dia bertaring kan Tinggal masalah menjualnya. Semua ulama sepakat semuanya haram anjing tidak boleh terangsakan kecuali Imam Abu Hanifah rahimahullah yang mengatakan boleh. Satu-satunya jenis anjing yang boleh dijual adalah anjing berburu. Anjing berburu, karena Allah menjelaskan dalam surah Al Maidah ayat lima. ...tentang bolehnya menggunakan anjing berburu. A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasa'alunakamadahu ahillah lahum. Ditanyakan kepada Muhammad sampai dihalalkan untuk mereka. Kul ahillah lakum ut Katakanlah kepada mereka dihalalkan untuk kalian. Tayyibat. Semua yang baik-baik yang telah Allah halalkan. Wa ma'alamtum minal jawarihi. Mukallibina tu'allimunahunna min ma'alamakumullah. Dan apapun yang kalian ya ajarkan kepada anjing-anjing buruan kalian. Jadi anjing berburu kita boleh pakai. Lagi nembak baca bismillah misalnya ke angka yang lagi terbang atau rusa, kemudian anjingnya dilepas untuk mengejar. Memang hukum anjing berburu, kan? Ya. Allah mengatakan dibolehkan kita pakai itu dalam surah Al-Maidah. Ya kan gitu? Jadi apapun yang dilepas dan ditangkap oleh mereka maka itu tidak ada masalah untuk dimakan gitu kan. Yang penting pada saat kita menembaknya atau memanahnya memang mengatakan bismillah. Ringkas ayatnya adalah dibolehkan gitu kan. Abu Hanifah mengatakan anjing haram untuk dimakan, anjing haram untuk dijual kecuali anjing berburu. Ini pendapat beliau sendiri. Karena surah Al-Ma'idah menjelaskan tadi ayat 5 bolehnya memakai anjing tersebut. Jadi Imam Muhammad Ibu mengatakan Kalau saya tidak tidak jual Kalau seorang muslim tidak jual anjing itu Maka terpaksa berarti harus Beli dari orang non muslim Berarti harus terpaksa beli dari orang non muslim Baik kemudian dikatakan Serta hasil upah pelacuran Tidak boleh Jadi kalau seorang wanita Melacur Kemudian dia berikan makan anaknya haram Dia haram bersina Dosa besar haram lagi memberikan makan uang orang haram jadi gak ada alasan mengatakan saya kalau tidak bersinah saya gak bisa hidup itu persepsi dia dia yang tangkapkan sendiri pikirannya itu siapa yang bilang mau oh Allah memberikan rezeki semut yang dilupangnya kok semuanya cuma anda makhluk, semua ini makhluk yang anehnya banyak orang tidak sadar subhanallah kita sebelum lahir bapak ibu sekalian pernah gak kita berpikir dari mana kita minum dan makan pada saat bayi janin di perut ibu kita tidak pernah kita berpikir Cuman tahu tiba-tiba sudah siap semua ada placenta Yang anggota tubuh terbentuk sendiri Kemudian kita cenggal ibu kita susah menggunya Kita cuma tahu ambil sarinya Dari mana itu? Tidak pernah kita berpikir Waktu kita masih anak-anak sebelum balik dulu Suka nangis minta sama ibu belikan kue, belikan baju sama ayah Kita cuma tahu nangis, tidak pernah tahu kan orang tua kita ambil dari mana rezekinya ditentukan sama Allah. Kenapa sekarang setelah dewasa, sudah pinter, sudah sempurna akalnya, apalagi banyak sarjana, masih ribut dengan masalah rezekinya? Enggak mungkin. Rezeki itu sudah Allah tentukan dan tidak akan meleset. Enggak ada ceritanya rezeki kita diambil orang lain. Enggak ada. Enggak usah berfikir ke situ. Mustahil, betul kan? Enggak mungkin. Allah swt punya cara untuk itu. Jadi ada rezeki masing-masing. Makanya saya pernah jelaskan kan saya ulangi kembali setiap ben ibnu khayyim rahimahullah yang selalu mengatakan apa saya selalu tenang dan senang karena dua hal saya sudah tahu bahwasanya rezeki, saya sudah tahu ajal saya yang sudah ditentukan oleh Allah jadi saya selalu tenang dan senang artinya kalau umur kita 60 tahun ini kan, mati umur 59 60 kurang satu hari dikeroyokin orang tidak bakal mati karena memang ajalnya belum datang ada orang olahragawan badannya segar, minumannya selalu bagus sehat, makanannya sehat gitu kan? orang kaya raya, tapi kelas 60 tahun mati juga <coughs> makanya ada orang yang lagi olahraga di lapangan bola mati <coughs> sudah tiba ajalnya <coughs> ada orang yang sehat kuat, raja, mati sudah datang ajalnya, kata ibnu Qayyim saya selalu senang dan tenang karena dua hal yang pertama, karena saya sudah tahu ajal saya sudah ditentukan, Kau usah saya pikirin toh kalau dia sudah datang ya mati gitu kan kalau belum datang mau bagaimanapun keadaan saya mau lumpuh mau apa tetap aja nggak mati yang kedua dia bilang saya selalu yakin ya bahwasanya Tuhan saya sudah menentukan rezeki saya dan tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain nggak mungkin nggak ada ceritanya rezeki kita diambil oleh orang lain jadi kalau kita mau beli makanan kemudian tidak dapat ya memang belum rezekinya masih kan sejak contoh itu hari kan ya? kita beli makanan bawa pulang ke rumah Taruh di kulkas kayak ini mau makan besok pagi, bangun pagi besok sudah tidak ada dimakan orang. Gak usah marah-marah. Ini terutama ibu-ibu biasa mudah tersinggung. Ya. Gak usah marah-marah. Karena memang itu bukan rezeki kita. Allah memang datangkan dengan tangan kita. Sudah ikhlas, kita dapat pahala. Beli aja lagi nanti. Sudah selesai, gitu kan? <tuh> Jadi tidak perlu upah dari pelacuran. Tidak perlu upah dari yang haram. Gak usah. Allah menuntukkan rezeki yang haram, gitu kan? Di Indonesia juga ada persepsi yang ini persepsi semua ini isu-isu yang harus diperbaiki. Jadi ada yang mengatakan yang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dari mana ini? Itu menurut anda saja, karena mau menghalalkan apa yang dia lakukan? Kan boleh. Haram ya haram, gitu kan? Allah swt pasti memberikan rezeki kepada seseorang. Kata Nabi saw termasuk orang yang pasti Allah akan berikan rezeki adalah seseorang yang meninggalkan yang haram. Ya, karena eh, sesuatu seseorang meninggalkan seseorang yang meninggalkan haram kan dia takut terjerumus padanya. Jadi <tuh> dia tidak makan oh karena dia takut haram enggak usah. Allah kan kasih rezeki makanan nanti dia dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat yang kedua selanjutnya adalah Allah melaknat yang membuat tato dan yang meminta untuk dibuatkan tato tadi sudah kita jelaskan. Makanya orang-orang yang ikhwayku -ikhwa yang hadir pengajian saya sudah bertato, saya selalu ingatkan ya harus dihilangkan, bagaimana caranya ya bagaimana caranya waktu anda pertama tato datangin tempatnya suruh hilangkan, pasti dia bisa, dia punya cara gak mungkin tidak dihilangkan gak boleh tidak karena ini badan dipinjamkan oleh Allah SWT kata ulama faktor pertama atau faktor utama diharamkannya tato karena merusak apa yang Allah telah pinjamkan kita gak boleh merusak badan kita ini pinjaman Allah gak boleh sama sekali, gak boleh orang sengaja menggores badannya membuat berdarah, gak boleh haram Ya, itu pinjaman dari Allah SWT Sedangkan kita jadi jenada saya disuruh mandikan Disuruh bersihkan gitu ya. Jadi itu Alasan utama gitu. Dan persepsi yang mengatakan tato itu hebat Habus, <tuh> hilangkan dari benak kita Tidak boleh ada Keluar dari situ ya Belenggu itu keluar. Ya. Saya sering bahasakan Ingat bingkir kehidupan Kalau saya tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing Nanti pusing betul Tidak usah ada kopi, ada teh, ada air, ada susu minum saja, gitu kan? Gak usah ada sugesti begitu, gak usah ada persepsi begitu, gak gak gitu tidak baik, kan gitu. Kalau minum obat flu, pernah minum obat A, cocok. Wah ini obatnya bagus nih buat saya. Kan satu kali flu minum obat lain bagus gak ya? Gak yakin. Ya lama sembuhnya gak gitu kan? Udah bismillah saja air putih ini bisa jadi obat kok. Ya Allah jadikan air putih ini obat buat saya minum. Insya Allah sembuh. Harus diikuti dengan keyakinannya, kan gitu. Kemudian dikatakan orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya memudahkannya. Jadi kalau ada yang masih kerja di bank tanya saya ustaz bagaimana hukum gaji saya? Ya haram, enggak boleh. Itu hari sempat ada yang tanya, tanya terus tanya terus. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, saya ini dai dan ustaz, menjelaskan tentang hukum Allah. Kalau haram, saya akan bilang haram. Jangan lagi dicari dari samping, dari bawahnya, dari atasnya bisa halal enggak? Enggak boleh riba ya riba gitu. Selesai, Itu ya. hari mayoritas yang hadir punya saya perwira di Sudirman itu orang-orang perbankan, -orang, orang dari bank kerja semua. Dari bank Indonesia dari mana? Gimana Ustaz? Haram. Bukan berarti karena Anda semua mayoritasnya yang kena di perbankan lalu saya mengatakan halal tidak. Apa solusinya? Ya eh, ikhtiar. Cari jalan ijazah Anda apa dulu? Banyak orang ijazahnya macam-macam kan? Tapi dia kena terlanjur masuk ke situ diterima ya sudah Coba lamar lagi ke tempat yang lain masih banyak rezeki Allah taala. Gak mungkin Allah membiarkan kita kena meninggalkan yang haram itu. Lalu pemikiran Allah berusaha kita gak mungkin Ada salah seorang ikhwa yang masyaallah dia dulu sudah sampai pada tingkat luar biasa levelnya Gajinya itu sudah di atas rata-rata di salah satu bank konvensional gitu kan Bank riba Lalu dia sering hadir pengajian termasuk pengajian saya rupanya Ditinggalin sama dia dia pensiun dini yang ditinggalkan sama dia. Allah swt mengatakan masalah riba ini, kalau kalian taubat, taubatlah. Yang telah berlalu itu sudah selesai. Allah hitung dia ada masalah. Bagaimana dengan gaji saya yang dulu ya sudah habis. Ya? Dulu saya pernah beli rumah ya sudah itu dianggap halal sama Allah. Yang penting taubat sekarang dan jangan buka lagi. Jadi, kan? Allah swt sudah menjelaskan dalam Al Quran yang falakum ruu suamalikum la tazlimun awalatul lamun. Sudah, kalian sudah selesai yang lalu-lalu. Asal memang tidak tahu hukumnya, udah. lepas sendiri dan jangan lanjutin lagi. Saya terlanjur KPR, ya sudah selesaikan, jangan buka KPR baru. Saya sudah terlanjur begini, ya sudah jalanin sekarang, tapi jangan buka lagi baru. Kalau bisa dilunasin, lunasin Kalau enggak masih tiga bulan, Ustaz. Ya bayar tiga bulan, apa boleh dibuat. Tapi taubat kepada Allah, jangan ulangin lagi. sudah selesai, tutup yang lalu-lalu. Harusnya begitu kan? Ingat, sabda Nabi SAW, S.A.W.T riba itu 73 tingkatan yang paling rendah seperti seseorang menzinai ibunya yang paling rendah itu seperti seseorang menzinai ibunya jangan hanya kerana usaha urusan dunia, mau dapat bisnis sekian banyak kemudian kita main masuk di bank konvensional jangan, riba Alhamdulillah kata Nabi SAW siapa yang bangun pagi hari badannya sehat, dia punya makanan hari itu, maka dia adalah orang yang paling kaya itu luar biasa, kita bisa makan hari ini kita punya tempat tinggal hari ini ada kendaraannya, selesai, sudah, Alhamdulillah masalah besok kita gak pernah tahu siapa yang bisa jaminan kita masih bisa hidup besok kalau kita meninggal apa yang sudah kita dapatkan selama ini, mobil mewah orang cuma bilang, oh itu mobilnya dia oh ini bajunya dia oh ini HP-nya dia oh ini rumahnya dia selesai, habis ceritanya cuma kenangan itu yang selama ini kita berjuang luar biasa untuk mendapatkan akan jadi kenangan Tidak ada yang kita bawa semuanya Maka jangan sampai semua yang kita cuma Mau pakai sebagai penyiasat Ini adalah hal yang diharamkan dalam agama Tidak usah tinggalkan Rezeki di tangan Allah SWT Lebih baik sedikit dengan halal Daripada banyak dengan masalah yang diharamkan ya, Apalagi masalah riba ini luar biasa Kita lagi di sana sini gitu kan. Ya, kalau saya sampai membahasakan Ustaz bagaimana kartu kredit Coba berhentikan Ya Coba berdiri kecuali, ada bank-bank syariah mungkin ya Kalau menurut saya itu hari sampai datangin bank syariah Ustaz, kata-kata-kata ada bank syariah Baik, saya mau pelajari dulu Kalau memang benar, sesuai dengan syariah baru Kalau enggak, enggak usah Soalnya kita diminta warin pinjam uang Kadang-kadang kepepet, setan bisikin, enggak apa-apa Ambil sedikit, bunganya cuma 1% Dan, dan seterusnya ya. Padahal sebenarnya riba, Allah SWT sudah mengatakan Ya alladina mulata'kulu riba ad'afan muda'afan Hai orang yang beriman, jangan kalian makan riba doble-doble, kenapa dikatakan double-doble di sini? Karena terima begitu sifatnya. Kita baru selesai ini, kita sudah cicil 12 bulan, pas 6 bulan tidak lancar, sengaja dibukain lagi. Nih ada tawaran ini, ini tawaran ini, digiur-giurkan supaya terbuka lagi, terbuka lagi, terbuka lagi. Dan ada saja pasti diantara itu yang kita terlambat sehari, kena lima ribu pun sudah riba, karena sudah masuk dalam denda, sudah kena pekah. Oh enggak, saya berusaha jaga. Iya, kalau pas Maleset berada di ujung. Ya jurang. meleset sedikit kena. Maka jadi masalah buat kita. Aman mencari yang aman saja. Cari yang aman. Terus dikatakan dan Allah melaknat orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Ini sudah kita jelaskan dulu ya. ya bagaimana diharamkan untuk <tuh> menggambar makhluk hidup. Dan ini maksudnya empat jenis makhluk hidup. Manusia yang berjiwa lah. Yang berjiwa ya. Manusia, jin, malaikat, hewan-hewan Tidak boleh digambar, lukis Kecuali memang dalam hal-hal tertentu Misalnya kalau tanpanya Maka orang tidak faham Itu pun harus ada yang dihilangkan Supaya tidak sempurna manusia Ya teman-teman kita yang sudah faham Itu biasanya kalau gambar orang sholat Maka dihapus wajahnya gitu kan? Jadi tidak ada hidung, tidak ada mata Tidak ada yang cuma wajah saja nah itu diantara hal-hal yang masih dibolehkan kalau darurat gitu kan sama halnya mungkin gambaran buku anak-anak gitu ya nah, biasanya begitu atau apa saja yang dibutuhkan karena menggambar ini larangannya sangat keras Dan ada bahasan sendiri sebelumnya sudah pernah kita jelaskan kan orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah musawirun orang yang melukis atau membuat memahat ya yang tadi empat ini biasanya kan itu dikomplek-komplek perumahan, dibuat manusia ada sayapnya, itu biasa mereka persepsikan ya malaikat terus ada gambar setan, ya pentung-pentung itu biasanya ada yang pegang pentungan di depan rumah ini anehnya orang Islam pakai begini ya. alasannya nanti supaya tidak masuk pencuri apa yang pencuri mau takutin dengan pentungan patung begitu? Ya. tapi begitulah mereka datang ke dukun ditipu sama dukun, bayar duit ini semua tidak benar bahkan tidak masuk malaikat dan tentu ibu-ibu sudah tahu saya sudah bawakan buku dulu ya Rumah-rumah tidak dimasuki oleh malaikat Itu dijadikan sebagai referensi utama Supaya bisa ditahu ada lebih dari 30 jenis rumah yang tidak masuk malaikat Maka ini harus dijauhi Gambar-gambar ya, ini termasuk ya Usahakan jauh dari apapun yang interaksi dengan kita Jadi Nabi SAW pernah masuk ke rumah Aisyah Dan Aisyah radhiyallahu anha memasang gorden yang ada gambar burung bangau nya. Dalam riwayatnya dikatakan Aisyah berkata raga aku memakai baju yang di baju itu ada gambar hewan yang didatangkan dari negeri Syam yang mungkin kalau kita dasar baju perempuan di rumah gitu ya. Lalu aku melihat waktu Nabi saw melihatnya raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan wahai Aisyah orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah orang-orang yang melukis tadi. Jadi termasuk di sini kata para ulama berarti larangan juga orang yang memakainya orang yang Memakainya Allah Jadi ini kurang lebih bahasan dosa besar yang ke-60 Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ya silahkan Di belakang Kalau dia Ya, pokoknya sifatnya kalau merapikan mengatur, itu gak ada masalah merapikan dan mengatur gak ada masalah, yang dilarang ini memang mengubah dia total jadi memang, tadinya bagus nih giginya sengaja direnggangin sengaja dikikir ditipisin, gak ada apa-apa ya, tapi kalau giginya susun giginya gak rapi dirapikan itu gak ada masalah insyaallah merapikan ada lagi? Hotel. Membangun hotel atau bungal Enggak ada masalah Enggak ada masalah Tapi usahakan menggunakan sistem syariat Kan sekarang sudah ada kan sistem syariat hotel ya Ya Sekarang gini Kita punya jasa Hotel saya punya penginapan. Saya menerapkan peraturan. Seperti teman-teman kan banyak tuh, ada hotel Sofia, ada hotel Alia, ada hotel hotel syariah kan ada. Mereka memang memasang di situ. mau siapapun datang, mau orang bule, mau orang muslim, siapapun ya peraturannya emang suami istri bersama dia. Ya, emang begitu. Kalau sampai dia menipu, misalnya datang dengan surat palsu atau apa itu urusan dia dengannya. Penting kita sudah, sudah berusaha itu, gitu kan? Sudah memberikan itu, kan tidak ada masalah kalau kita sudah kasih syaratnya. Ya memang kita perketat itu kita perketat. Subhanallah saya lihat teman-teman yang buat hotel-hotel syariah itu Awalnya ada ada persepsis sekali lagi mengatakan bahawa saya mungkin tidak ada orang yang datang Ternyata luar biasa kadang-kadang sampai penuh Susah untuk datang di kamar kosong gitu Saya pernah kedatangan tamu dari Saudi Syekh Saya bawa ke, ke di Cikini Penuh gitu Nah daripada hotel syariah gitu kan Jadi malah orang-orang yang memang tidak suka dengan pelanggaran-pelanggaran syariah Cari hotel-hotel seperti ini ada pasarannya sendiri. Yang paling penting adalah kita harus sadar rezeki di tangan Allah Swt. Jika Allah memberikan kita rezeki, kita cuma tugasnya berikhtiar. Dan Allah membagi-bagi rezeki itu dengan sangat adil. Ada orang yang mungkin kerja jamur dapat uang, ada orang yang kerja kerupuk dapat uang, ada orang yang kerja rumah makan, ada orang yang kerja ini macam-macam. Ya Allah Swt. Memberikan rezeki tergantung bagaimana dia mengaturnya nantinya. Itu bu Hasil pensiun ini gak usah diambil Kalau hasil pensiunnya Kalau yang dulu-dulu sudah berlalu Itu gak ada masalah Yang jelas berhubungan dengan masalah riba Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Itu yang sudah berlalu sudah selesai Mungkin lebih jelasnya ya Kita buka kembali sedikit review ya Dosa besar keberapa itu yang masalah riba itu Tujuh ya Ya yang ketujuh Di halaman 31 Dosa besar Perhatikan di dalil pertama ya, halaman 31. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah 278-279, "O min laa masyaqon radiy, ya ayyuhal ladina aamanu ittaqullaha wazaru ma bqiya minar riba in kuntum mu'minin, fa in lam taf'alu fa'dalu biharbin minallahi Titik-titik itu bersambung di bawah ya. Bersambung di bawah eh, apa namanya? Di footnote nomor 1. Faillam tafaelu fardan bi harbi min Allah wa Rasul. Wa indubtum falakum ruusu amwalikum. La tazlimun wa la tuzlamun. Ini kaedahnya. Hai orang yang beriman bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Baru tahu sekarang hukumnya dah selesai. Jangan lagi buka. Kalau kita terlanjur menjadi rentenir, baru tahu nggak boleh. Ya, udah yang sudah lalu sudah. Sekarang berhenti. Ambil modalnya saja apa kata Allah yang ya, berbukunya jika kalian benar-benar orang yang beriman maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan riba ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasul Rasulnya akan memerangimu perhatikan di sini kata para ulama tidak ada ya satu peranggaran agama yang Allah mau perangi kecuali riba Allah perangi lalu dikatakan sini maka jika kamu lihat punnotnya terjemahannya Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwasanya Allah merasulnya dalam memerangi mu. Jadi jika kamu bertaubat dari pengambilan timba, perhatikan apa kata Allah, maka bagimu apa dah pokok hartamu Kamu tidak menganiaya dan tidak mudah dianiaya. Kata para ulama tafsir yang sudah berlalu selesai. Sudah. Sekarang kedepannya nggak boleh. Ini yang saya jelaskan tadi. Ya jadi Al-Baqarah 278, 279. Jadi nggak usah kalau sudah tahu jangan lagi dan ada ancaman yang berat ya datang setelahnya itu kan di ayat setelahnya Al-Baqarah 25 maksudnya dari setelahnya tapi dia ayat yang sebelum sebelum tadi yang kita bahas Allah taala ya aku munaribala ya aku munailah kamal ya aku mula dia takabutur syaitan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dimasukkan syaitan lantaran tekanan penyakit gigi jadi kata ulama, kalau orang sudah tahu hukum riba, kemudian dia tetap lakukan, maka bukan mustahil Allah putur hidupnya dengan penyakit gila. Jadi bisa sampai pada tingkat menjadi gila kalau tahu hukum tetap ngotot ya? <coughs> Lalu dikatakan juga siapa yang kembali, waman 'ada faulaika ashabun nari fiha khalidun. Orang yang kembali mengulangi lagi riba dengan alasan apapun, dia sudah tahu hukumnya, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini seperti judi ya. Jadi riba itu hampir seperti judi. Orang terus penasaran. Terlilip. Saya terlilip utang. Jangan buka lagi ambil utang dengan cara riba untuk menutupi utang. Tidak. Udah. Berdoa sama Allah. Pertama beristighfar sama Allah. Kenapa saya bisa punya utang. Dan berusaha minta kepada Allah itu dibayar. dibayar utang itu. Kerana Nabi SAW menjamin siapa yang utang. Kemudian dia niat mau mengembalikan. Allah akan mudahkan dia untuk membayarnya. Jadi siapa yang utang dunia tidak, tidak mau membayar maka Allah akan bersulit dia. <tuh> Jangan buka pintu baru. Yang sudah ada, gowatin untuk selesai. Kemudian kita mulai dengan hal-hal yang yang halal, yang boleh. Insya Allah yang penting berkahnya, yang penting berkahnya. Kita mungkin dengan modal 1 juta 2 juta walaupun sedikit, tapi karena halal diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang mulai dengan modal seperti itu? Dan berapa banyak orang yang memulai dengan modal yang besar tapi riba, akhirnya hancur juga. Jadi, akhirnya hancur juga Jadi sebenarnya ini semua dijauhi. Juga begitu di halaman 32 Allah mengatakan atau Nabi saw mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la anallah akhir riba wa muqila. Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya. Jadi kena laknat artinya diangkat berkah hidupnya kalau laknat itu. diangkat berkah hidupnya tambahan diwetan wa syahidaihi wa katiba begitu pula dengan saksi dan juru tulisnya ini pegawainya kan? kena semua masalahnya ya kalau orang beriman insyaAllah siap meninggalkan gitu ya ada lagi? ya Allah boleh sih gak masalah baik pertanyaannya sekarang kalau saya punya sumber penghasilan jenis tertentu produk dari satu tempat atau dari satu orang boleh nggak saya tidak memberitahukan ke orang lain tentang usaha itu atau sumbernya Jawabannya boleh saja gak ada masalah gitu kan enggak enggak Enggak sebenarnya enggak. Jadi, Tapi jangan juga Jadi biasa saja gitu Jangan sampai nanti orang tahu kan. Kemudian orang kerja jenis yang sama lalu kita marah Enggak, enggak usah Tapi kalau hanya sekedar Saya tidak memberitahukan orang apa yang sedang saya kerjakan Ada ya masalah Seperti saya menulis buku tentang sesuatu Ya saya tulis saja Saya terbitin nanti gitu kan Ya saya enggak perlu sampaikan ke orang saya Saya tulis ini ya kamu Nanti orang-orang pada ikutin tulisnya Enggak apa-apa Itu hak kita Boleh saja tapi jangan sampai orang tulis dengan tulisan yang hampir sama lalu kita marah, itu gak boleh kita kerja beras dari petani misalnya di Jawa Tengah kita tahu petani tertentu bagus petang-petang juga kerja jadi petani lalu ada orang lain datang dari Jakarta juga mau beli beras mau kerja juga, lalu kita marah, itu gak boleh harus kiri tangan Allah, gak bakal mungkin dia caplok rezeki kita gitu ada lagi? kalau apa? Jangan silakan, saya belum saya enggak dengar. Oh, di luar tema boleh enggak apa-apa. Hmm? Baik. Jadi, kalau ada orang hutan sama saya, Apakah saya sudah nagi dia gak mau bayar Apakah saya nagi terus atau enggak gitu ya Baik Intinya apakah saya nagi lagi atau tidak gitu? Pertama dulu saya mulai Dengan orang yang utang dan tidak bayar Kata Nabi SAW Matlul ghani dhul Artinya Membayar utang Yang sengaja ditunda bagi, ditunda bagi orang Yang mampu kezoliman Artinya dosa besar Jadi dia mampu tapi dia sengaja gak bayar Maka itu berarti dosa besar untuk dia dosa besar untuk dia, kan. jadi jelas dilarang orang yang melakukan itu. Tinggal masalah saya sekarang, kalau saya utangkan ke orang, apa yang saya harus lakukan? Tugas kita yang pertama adalah ingkar mungkar, nagi itu nagi. Enggak boleh orang utang kita enggak nagi, oh dia enggak mau bayar sudah itu tempo, enggak, mungkin dia lupa atau mungkin memang dia itu tidak benar, nggak apa, apa, ingkar mungkar, ingatin. Kalau kita sudah tagi tagi tagi dia enggak mau bayar ya dia berdosa dan pastinya Allah s.w.t punya cara untuk mengembalikan hak kita ada caranya Allah s.w.t di dunia Allah akan berikan orang-orang seperti ini rezeki kerana dia terzalimi dan dari sisi lain orang-orang ya yang apa namanya tetap aja dia akan ambil haknya dia pada hari kiamat kalau misalnya pun dia tidak dapat dia tidak dikembalikan Allah bukan pintu rezeki dari satu sisi sisi yang lain dia tetap akan mendapatkan hak dia di hari kiamat dari orang itu kan pernah saya jelaskan masih ingat kalau ada seseorang berbuat salah pada kita, misal dia utang tidak bayar, misal dia fitnah, ghibah, apa saja, lalu kita maafin tanpa dia tahu ya kita maafin, itu perintah agama, kita berpahala, kita dapat pahala kalau memaafkan, karena kata Allah swt, wal afiina anin nas, dan Allah memaafkan atau orang Allah menyukai orang, -orang yang Allah memaafkan orang-orang yang Allah menyukai orang-orang yang memaafkan Allah menyukai orang-orang yang memaafkan. Baik kalau saya memaafkan seseorang yang berbuat salah dengan saya, enggak usah khawatir itu ibadah perintah Allah sementara kekhawatiran kita kan enak benar dia sudah berbuat zalim, saya maafin. Selama dia tidak minta maaf, tetap dia akan dihukum oleh Allah. Walaupun kita sudah maafkan karena syaratnya agar dia lepas daripada kesalahan dia harus minta maaf kan gitu. Kalau saya maafin itu ibadah buat saya. Tapi bukan berarti dia lepas dari hukuman Allah enggak. Tetap dia akan dihukum dengan kedzalimannya. Makanya dalam Islam kita disuruh memaafin aja enggak ada masalah. Itu ibadah buat kalian. Supaya hatinya enggak sakit, enggak rusak, kan. Nah, tapi orang itu selama tidak mengembalikan hak kita, tetap dia akan dihukum dengan caranya Allah. Enggak usah khawatir. Disebutlah keadilan Allah, Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Baik, sebelum saya lupa, saya kembalikan, saya ingatkan kembali ada beberapa buku yang saya bawain lagi, yang mudah mudahan bisa jadi referensi. Kalau yang untuk anak-anak, kalau yang masih punya anak-anak kecil, yang ini buku ada saya lihat terbitan Ibnu Katsir ya, ada lima judul, cukup bagus buku-bukunya. Ada e, inilah akidahmu, kemudian ada doa dan tikir seharian, termasuk tikir pagi sore, tikir habis sholat, kemudian ada e, rukun iman, kemudian ada lagi ini doa e, apa berbakti dengan kedua orang tua, ini bisa dibacain seperti dongeng gitu kan untuk anak-anak sembunyi tidur atau cara apalah dia baca sendiri, Inilah adalah tata cara sholatmu. Ini ada lima buku yang saya referensikan hampir di setiap pengajian saya. Saya lihat cukup bagus untuk dasar awal anak-anak belajar ya. Kemudian berhubungan dengan masalah solat, ada e, buku ini Solat Jemaah bagi Wanita. Kemudian ada Solat Panduan Solat Istigharah ini sering ada yang bertanya, bagaimana istigharah, kapan dilakukan, bagaimana caranya, apa doanya. Ini semua ada panduannya lengkap di sini. Ini cuma lima ribu rupiah. Harganya terjangkau yang bisa seperti saya bahasakan biasa Kalau Bapak Ibu ada kelihatan rezeki beli lebih hadiahkan kepada kerabat yang sedang kita datangin dan seterusnya Ini ada juga sifat sholat sunnah Nabi Semuanya sholat sunnah Nabi ada di sini. Sholat sunnah apapun jenisnya disebutkan di disini Ada juga sebenarnya sama mirip seperti ini kecil tapi tadi di kalapak gading udah habis gitu e, Itu judulnya sholat tahajud panduan praktis tentang sholat tahajud Kemudian ada juga uh, buku yang berhubungan dengan masalah uh, di rumah ya Buku rumah tapi ini buku-buku kecil jadi Yang seperti ini enaknya gampang dibaca Cepat habis mudah difahami Kemudian kecil Hadiah ini orang juga gak susah Ini biasa ibu-ibu masih sering bertanya masalah haid, nifas dan istihawah Jadi kalau haidnya biasa 7 hari ternyata sekarang 9 hari 2 hari itu namanya istihawah Bagaimana hukumnya mandi tetap sholat Walaupun darahnya masih keluar karena melewati batas yang biasa standar. Ada hukum sendiri di sini. Saya masukkan dalam paket rumah tangga ini ya. Di sini juga ada menggapai keluarga sakinah tuntunannya. Seperti apa agama menggambarkan kita harus membangun rumah tangga. Kemudian ada fikih hubungan intim suami istri kecil gitu kan. Mudah difahami Kemudian ada nama-nama yang indah buat anak. Ini biasanya dihadiahkan kepada ponakan, anak saudara yang baru punya anak bisa di masih nama-nama positif ya kemudian doa dan zikir untuk ibu hamil ini di panduannya ada kemudian ada buku-buku yang lain yang agak kecil juga mudah difahami tapi berbeda tidak ada tidak ada paketnya ya hukum takziah dan ziarah kubur jadi takziah seperti apa insyaallah khalifah as-salam kemudian ziarah kubur seperti apa hukumnya termasuk hukum ziarah kubur bagi perempuan kan kemudian ada bimbingan rohani untuk orang sakit kalau misalnya ada kerabat kita yang sudah putus asa mungkin karena dia stroke mungkin karena dia sakit ya diberikan buku panduan ini insyaallah mudah-mudahan di sini katakan tuntunan untuk pasien, dokter, perawat, keluarga dan yang menjenguk tuntunan untuk semuanya itu jadi bukan cuma untuk orang yang sakitnya tapi untuk dos, untuk pasiennya, dokternya, perawatnya, keluarganya dan yang menjenguknya begitu memang judulnya tertulis kalau ada adab bertemu dan Adab bertemu salam dan jabat tangan Sudah tahu belum kalau laki-laki sama laki-laki Jabat tangan muslim sama muslim Perempuan sama perempuan ya Sesama jenis Atau sama mahram Laki-laki sama perempuan boleh tapi sama mahramnya Sama ibunya sama ayahnya Sama suami istri gitu kan Anak sama orang tua Maka setiap kita bersalaman Dalam hadis dikatakan Kalau kita melepas salaman kita Itu dosa-dosanya berguguran Jadi makanya sering bersalaman itu sangat positif sebenarnya gitu kan itu diberitakan dalam mahkamah Nah ini ada panduan-panduannya Kemudian berhubungan dengan masalah doa Ada kunci pembuka langit Ini buku tentang masalah doa juga Jadi bagaimana caranya agar doanya ijabah Di ijabah Ini ada e, Kalau yang mau baca Tentang kisah orang-orang taubat e, Ya istilahnya Belum pernah merasakan bagaimana sih nangis Kalau khusyuk dengan Allah Nah buku ini bagus ini Kisah haru yang mengundang tangis ini kisah-kisah yang menyentuh dalam Al-Quran dan Sunnah Maksudnya kisah-kisah ringkas saja Kisah ini, kisah itu Insya Allah kalau dibaca dengan berharap ilmu Bisa menyentuh lah ya Bisa membuat kita menangis karena di jalan Allah SWT Sering ada yang bertanya masalah hukum jenggot dan isbal Saya temukan buku ini yang bagus Mulia dengan jenggot dan tidak isbal Jadi kalau ada orang tanya Kenapa harus jenggot sih? Ya, ini baca aja deh. Terus jelasin gitu, panjang lagi nanti Nanti kan Kenapa tidak isbal, nah, tadi persepsi yang saya jelaskan nah, di sini dijelaskan malah dijelaskan bahasa itu mulia dengan jenggot dan tidak isbal. Maksudnya ini yang mau jadi jutawan. <laughs> saya lihat bukunya 90 tentunya menjadi jutawan dalam kebaikan tapi bukan jadi orang kaya raya tapi di sini lebih banyak panduan eh, bagaimana bisa mendapatkan jutaan pahala dalam hitungan waktu waktu yang sedikit. Ini ada 90 tuntunannya Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu Jadi Ternyata seharian banyak sekali yang bisa kita buat gitu, Gerak-gerik apa saja Itu bisa menjadi pahala buat kita gitu kan? Bisa menjadi pahala buat kita Jadi ini Jutawan akhirat nah. Kurang lebih begitu Baik, misalnya mau bertanya Kita masuk ke dosa besar ke 61 ya Orang muslim yang menunjuk saudaranya sama muslim dengan sebatang besi Ini juga sama Seperti biasa saya akan berikan kronologisnya dulu Dalam islam kita dibolehkan Untuk memegang senjata Tapi kapan itu Kalau sedang berhadapan dengan musuh Dan musuh ada dua dalam islam Musuh di medan perang Di medan jihad Dan orang-orang yang sedang berbuat kebaliman Misalnya ada orang perampok mau Menyerang kita misalnya Maka Kita boleh atau ada orang menyerang kita tiba-tiba tanpa sebab lalu kita menangkisnya ya, dia menggunakan senjata pedang misalnya kita menangkis dengan pedang maka itu tidak ada masalah selain ini maka tidak boleh selain ini maka tidak boleh tentunya ada juga ulama memasukkan kategori bolehnya kalau ingin menerapkan hukum Allah seperti misalnya kisos penggal kepala potong tangan gitu kan itu dibolehkan bagi pemerintah setempat bagi pemerintah setempat jadi termasuk yang mengeksekusi itu boleh enggak apa-apa yang memotong tangan itu berarti mengangkat senjata di atas seorang muslim. Itu makanya tidak tidak masuk dalam kategori larangan ini gitu. Jadi di sini kalau seandainya ada orang sengaja mengangkat senjatanya, apalagi memberikan isyarat kepada saudaranya muslim, walaupun dia niatnya bercanda misalnya, maka itu termasuk dalam larangan yang sangat keras. Termasuk kalau kita memberikan pisau kepada orang, Jadi lebih baik dibalik pegangannya yang dikasih. Enggak boleh dihadapkan yang tajamnya ke dia gitu. Itu memang dilarang oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Makanya pernah ada Seorang sahabat yang jalan di pasar Madinah Kemudian pedangnya itu kebetulan ditaruh di sampingnya Dan Sabuknya, sabuk pedang itu sudah sobek-sobek Jadi keli kelihatan itu besi Pedangnya itu kelihatan Dan kalau kesentuh bisa melukai orang Maka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Perbaikilah sabuk pedangmu Agar tidak menyakiti kaum muslimin Agar tidak menyakiti kaum muslimin jadi bukan cuma manusia ya, hewan saja sudah pernah saya jelaskan kalau kita sedang berkurban tidak boleh apa? Tidak boleh menghadapkan pisau ke arah hewan yang mau dikorbankan tidak boleh diperlihatkan. Enggak boleh diperlihatkan, ya kan? Disembunyikan. Nanti kalau dia mau disembeli tinggal diletakkan, kemudian diletakkan tiba-tiba saja sudah diiris gitu kan. Jadi tidak diperlihatkan. Itu termasuk adab-adabnya sama dengan Kisos ya orang kan dipotong tangannya, orang kan dipotong kepalanya kalau dipotong kepalanya, itu memang ditutup pakai kain gitu kan jadi dia gak lihat, dia gak tahu memang seperti itu jadi ada padanya dalam Islam semuanya ada jadi tidak boleh memberikan isyarat itu baik dalam cara memerangi atau misalnya memang sengaja memberikan ya, pisau itu dengan menghadapkan yang tajamnya kepada seseorang muslim gitu. tentu ulama membahas mengatakan di sini dikatakan orang yang menunjuk saudaranya sesama muslim, sesama muslim dengan sebesar besi. Pertanyaannya bolehkah menunjukkan pedang atau pisau sama non-muslim? Jawabannya tetap masuk dalam syarat tadi. Kalau dia musuh, dia memang musuh hadir di medan perang maka boleh. Tapi kalau tidak maka enggak boleh. Tetap enggak boleh. Tetap tidak boleh. Masuk dalam umumnya dalil yang mengatakan khairun nasi amfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Am kan itu ini maksud dalam kategori umumnya itu. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi Irhamu man fis sama. Kasihanilah semua yang ada di bumi, maka kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit. Artinya orang kafir, orang muslim, selama ia tidak ada indikasi membuat dia harus diperangi, maka kita berkasih sayang dengan mereka juga dapat pahala. Dalam hadis lain dikatakan fi kulli kabidin ratabatin ajr, hadis Bukhari. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Semut yang lewat sengaja kita biarin aja dia jalan misalnya kita nggak injak maka itu ada pahalanya itu sendiri ada pahalanya gitu jadi ini hal-hal yang mesti dipahami di sini beliau mengangkat satu saja dalil hadis riwayat muslim di mana Nabi saw bersabda man asyara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikat al anu hatta yantahi Wa min ummihi wa abi. Barang siapa yang menunjuk kepada saudaranya muslim Dengan sebatang besi Jadi di sini besi maksudnya besi yang tajam Besi yang tajam Beda kalau saya lagi mengangkat tiang besi Kemudian saya bilang sama saudara saya Tolong kamu angkat sebelah sana Itu tidak ada masalah Atau saya lagi pegang Lalu saya suruh dia pegang ujungnya Itu lain Ini maksudnya besi yang bisa membahayakan nah, Besi kayak ujungnya lah pedang gitu kan musy yang berbahaya pokoknya intinya. Maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya hingga dia berhenti. Melaknat apa? Berdoa kepada Allah agar dihilangkan berkah hidupnya. Dihilangkan berkah hidupnya itu maksudnya laknat. Ya sama dikatakan wanita yang nginap gitu kan? Ya apa tidur malam hari sementara suaminya enggak ada, maka dilaknat oleh malaikat sampai pagi, maksudnya diangkat berkah hidupnya. Jadi biar juga dia tidur di kamar lain tetap gak bisa tidur. Dia makan gak enak makannya. Dia minum gak enak minumnya. Gitu kan. Gelisah aja. Itu kena dilaknat. Diangkat berkah hidupnya pada waktu itu. Di sini dikatakan sampai dia berhenti. Artinya sampai dia tidak mengulangi itu. Dia tinggalkan. Di sini dikatakan sampai dia berhenti. Sekalipun orang yang sedang tadi dikasih isyarat itu adalah saudaranya dari ibunya dan bapaknya. Jadi saudara pun tidak boleh. Apalagi termasuk orang dekat saya tidak boleh apalagi orang lain gitu. Semua tidak dibenarkan untuk Diberikan isyarat dengan telapak tangan ya, Jadi dengan Maksudnya saya dengan, dengan besi yang tajam tadi Dengan besi yang tajam alam. Jadi ini jelas Larangannya mutlak tidak boleh bermain-main Dengan masalah besi Dan barang-barang tajam tadi Baik sampai sini ada yang mau bertanya Dosa besar 61 Ya Ya Pisau atau apa saja Yang benda-benda tajam pokoknya semua benda tajam, semua benda tajam maka tidak dibolehkan. Semua benda tajam tidak dibolehkan, apapun sifatnya. Kalau dianggap uh, pulpen pun adalah benda tajam, maka yang tajamnya ditutup, dikasih tutup, begitu. Nah, untuk tidak dihadapkan kepada seorang Muslim. Tentu pahala dalam Islam itu ada dua sisi ya. Mengerjakan satu perbuatan ibadah pahala, dengan meninggalkan apa yang dilarang pahala. Jadi misal saya cuma mau memberikan pisau kepada seseorang. Niat saja memberikan pisau, dia minta. Oke, baik, saya kasih dia. Permintaan umum, tidak ada ibadah khusus di situ. Tapi mungkin dengan niat baik bisa dapat pahala. Cuman kalau dia niatkan bahwasanya saya tidak mengarahkan tajamnya ke dia karena ada larangan, dapat pahala. Kan. Ya. Jadi termasuk meninggalkan apa yang dilarang gitu kan? Atau menerapkan apa yang dilarang tadi? Dilarang begitu, lalu di, di, dikerjakan, ditinggalkan seperti apa yang dilarang dikerjakan, tapi dilarang, dihindari. Pisaunya nggak jadi dihadapkan, tapi dia tetap memberikan pisau, dapat pahala. Jadi dari semua si, sisi ini bisa mendapatkan pahala dalam Islam. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kita lanjut kalau tidak ada, kita lihat 62 ya, besar-besar ke 62. Orang yang mengklaim penisbatan dirinya Kepada selain bapaknya Ini terutama terjadi pada muslimah Terutama terjadi pada muslimah Dianjurkan untuk tidak Mengganti namanya Termasuk nama suami Makanya kita temukan Istri-istri Nabi SAW Aisyah Pernahkah disebutkan, pernah gak dapat riwayat Aisyah Muhammad Ada gak Sofia Muhammad Gak pernah sama sekali Yang ada Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar. Cuma dikatakan istri Nabi iya, tapi enggak, di, enggak diganti nama ayahnya. Karena memang dilarang mengganti penisbatan ayah kepada siapapun, enggak boleh diganti. Harus tetap ayahnya. Mau ayahnya itu baik atau buruk, intinya adalah ayahnya kecuali dia anak zina. Itu baru tidak dinisbatkan kepada ayahnya, gitu kan? Dinisbatkan kepada nama lain. Kemarin saya waktu umroh terakhir sempat ada kami kunjungin e, museum di Mekah gitu kan ada museum peninggalan tiang-tiang masjid apa segala gitu. Setelah saya lewat, lewatin museum itu, yang sedang bawa mobil ini orang Mekah asli rupanya. Ngobrol-ngobrol sama saya bahasa Arab, sempat lewat satu tempat gitu ada satu seperti sekolah gitu ya, asrama gitu. Terus dia tanya saya, "Kamu tahu apa ini?" Tapi dalam bahasa Arab ya. Saya bilang saya enggak tahu. Apa itu? Dia bilang ini disiapkan oleh kerajaan Saudi khusus untuk anak-anak yang tidak jelas statusnya. Jadi kalau ada anak terbuang, anak zina, wah tidak jelas, ini semua di sini ditampung, kerajaan yang nampung. Semuanya nanti ditampung di sinilah, laki-laki, perempuan disediakan asramanya, dibiayai dari kecil, dari bayi sampai sampai meninggal, bukan sampai bukan cuma sampai menikah ya, sampai meninggal. Jadi didata. Nanti kalau tidak jelas Siapa ayahnya dinisbatkan kepada Allah Tapi caranya misalnya namanya Ahmad bin Abdullah Abdullah siapa hamba Allah Enggak tahu Abdullah siapa gitu Abdul Rahim, Abdul Ghafur, nama ayahnya Terakhir ditambah dengan nisbat ke kota Mekah Al-Makki Jadi orang di Saudi itu sudah tahu Kalau ada istilah Al-Makki, Al-Madani Nah itu berarti orang-orang yang tadi dari sekolah-sekolah ini Dari tempat-tempat ini Tapi begitu rapinya dijaga gitu loh Sehingga betul-betul terkontrol, kerana mereka tidak ada hubungan nisbat kepada ayahnya, enggak boleh, tidak boleh walaupun itu sperma seorang laki-laki. tapi karena tidak halal, tidak tidak menikah, maka tidak boleh nisbat kepada. Tidak ada warisan, tidak ada penisbatan, maka dilakukan seperti tadi. Walaupun sampai menikah, dia bilang, kalau ini sampai menikah, tetap dicari tahu. Misalnya ada seorang wanita dari situ dinikahi oleh seorang laki-laki yang bukan dari bukan dari sama dengan mereka, gitulah. Jadi di follow up setiap minggu, setiap sebulan sekali minimal harus melapor di kantor itu datang bagaimana keadaan rumah tangganya dilaporin nanti pokoknya berhubungan dengan kerajaan lah berhubungan dengan kerajaan jadi begitu sebenarnya dalam islam semestinya begitu nah ini berarti masing-masing punya hak Ya ini sebenarnya bicara masalah hak jadi tidak perlu mengklaim penisbatan diri kepada selain ayah kalaupun ada ayah benar ada orang subhanallah mungkin terlalu cinta dengan suaminya akhirnya nama ayahnya dihapus ini eh, tidak boleh, dari mana ini dalam Islam tidak boleh justru itu haknya ibu ibu itulah hak Islam memberikan hak untuk tetap menisbatkan diri pada ayah, betul kan? Jadi tidak perlu, tidak perlu nisbatkan nama suami tetap orang tahu kok ini suaminya, betul kan? Tidak usah, tidak usah khawatir masalah itu tetap sama, tetap sama ayah Nabi SAW Abdullah dia, dia menyembah berhala ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu namanya Abdullah Abdullah bin Abi Kuhafa Abi Kuhafa itu orang kafir Ayahnya Abu Bakar, Abu Bakar sahabat Nabi yang mulia Tetap dikatakan Abu Bakar Abdullah bin Abi Kuhafa Umar bin Khattab Khattab itu orang kafir Ayahnya Umar bin Khattab Meninggal dalam keadaan kafir, tetap Umar bin Khattab Tidak ada urusan Tidak ada masalah Sama juga gini ya Kalau orang baru masuk Islam Tetap dihitung pernikahan lamanya itu sah saja Tidak perlu akad nikah baru Anak-anaknya semua dianggap sah Walaupun tadinya pernikahannya bukan dengan cara Islam gitu kan? Itu sudah dalam Islam seperti itu Makanya siapapun yang masuk Islam mu'allab Mereka masuk Islam ya Sudah dianggap sah saja pernikahannya Suami istri Tidak perlu akad nikah baru ya. ya Baik, beliau mengangkat dalil pertama adalah Hadis mutafakun alaih Manidda'a ila ghayri abi Wahuwa ya'lamu annahu ghayra abi Atau ghayru abi fal jannatu alaihi haram Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya padahal dia tahu bahwasanya dia bukan bapaknya maka surga diharamkan baginya. Jadi kalau jelas dia tahu ini ayahnya atau dia disebatkan dirinya kepada nama si A, si fulan karena terkenal padahal bukan ayahnya dia Dia tahu itu, penisbatan itu sengaja gitu Maka dia diharamkan dari surga. Wa Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim la targhabu an abaikum man raghiba an abihi fa Jangan kalian membenci bapa-bapa kalian barang siapa yang membenci bapaknya maka dia telah kafir diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim oleh diriwayatkan oleh keduanya Jadi ayah itu juga punya kedudukan selama ini kan yang selalu dibahas kalau berbahas tentang bakti orang tua ibu-ibu ibu ibu ayahnya lupa ayah itu berbahaya kalau salah Tidak iya sampai penisbatan selain nama dia kufur. Penisbatan selain nama ayah bisa diharamkan dari surga. Ini bahaya sekali. Makanya ayah itu punya kedudukan tersendiri juga. Dalam hal pelayanan, kita dahulukan ibu. Misal, ayah minta air, ibu minta air, dahulukan ibu, pelayanan. Tapi bukan dalam segala hal, termasuk banyak terjadi masalah pernikahan. Mohon maaf, ini ibu-ibu harus hati-hati. Kalau anak gadisnya mau menikah, ayahnya enggak setuju, selesai. Jangan banta. Jangan ibu jadi penyebab dia nikah tanpa wali ayahnya, bahaya itu. Kecuali ayahnya memang menolak, tidak ada udur syari'nya. gitu kan? Misalnya orang baik-baik yang datang memang ditolak sengaja sama dia, dan dia punya calon orang fasik. Calonnya dia orang buruk ya, lain orang ahli maksiat, kemudian dia kena kena kayanya saja, itu lain. Bisa dicabut kewalihannya. Tapi kalau ayahnya punya pertimbangan, saya gak mau dengan orang ini, karena begini. Ada orang lain yang memang baik juga dia tunjuk yang itu nah itu lebih diprioritaskan dalam pernikahan enggak boleh dibantah enggak boleh diganggu kuat ayah itu dia walinya mutlak dia nikahkan boleh dia tidak mau nikahkan tidak boleh makanya kata Nabi S.A.W. apa? ayam mamraatin angkahat nafsa begari idni waliyuhah fanikahu ha batil batil batil wanita manapun nikahkan tanpa izin walinya ayah kandungnya maka nikahnya batal batal batal enggak boleh main-main dengan itu karena kita juga tumbuh besar dari nafkah ayah kita kan dia juga berkorban mencarikan kita harta, gitu kan, untuk bisa hidup, gitu. Makanya tidak boleh main-main dengan masalah ini. Hati-hati masalah pernikahan, masalah penisbatan, gitu kan, masalah pamit izin keluar, itu semua dari ayah itu. Izin keluar dari rumah itu dari ayah, gitu kan. Ibu didahulukan dari sisi hidmanya, pelayanan itu prioritas ibu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat, man aku bisohbati. Siapa yang lebih pantas dalam pelayananku ya, kan? Maka kata Nabi SAW Ib umuka, Ibumu Sampai mengatakan siapa lagi Kata Nabi SAW ibumu Siapa lagi ibumu Baru yang keempat ayahmu Dan pelayanan ya, kan? Yang pelayanan dari sisi Apa yang mereka butuhkan Perhatikan adisnya sangat keras ya Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian Barang siapa membenci bapaknya Maka dia telah kafir ya? Ini ancaman yang sangat tegas juga kata Nabi SAW alaihi wasallam man ida ila ghairi barang siapa mengaku penisbatan dirinya kepada selain bapaknya maka dia mendapat laknat Allah artinya diangkat ya berkah hidupnya Ulam Yazid bin Syariq ya, rahimahullah berkata Beliau berkata raitu Aliyan yakhutubu alal mimbar fa samiitu yaqul ma indana kitabun nuqri'uhu illa kitab Allah wa ma fi hadhihi as-sahifah wa nasaraha fa idha hiya asnani ibil Wa asyia'u min jiraahat Wa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al-madinatuh haramun ma bayna iirun ila thur Wa man ahdatha fiha hadathan Au awa muhdithan Fa alaihi la'natullahi wal malaykat wal nasi ajma'in La yakbalu allahu minhu yawm al-kiyamati sarfan wa la'adla muslimin wahidatun yasa'a biha Wa man haqara musliman fa alayhi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in wa man idda'a la ghayra abi aw intama ila ghayri mawali fa alayhi la'natullahi wal malaikati wal nasi Kata ya bin Syariq ini seorang tabi'in dia mengatakan aku melihat Ali bin Abi Thalib berkhutbah di mimbar kemudian aku mendengarkan ia mengatakan kami telah mempunyai kitab yang kami baca, eh, kami tidak mempunyai kitab yang kami baca selain kitab Allah. Artinya Al-Quran saja yang selalu kami diperintahkan baca. Dan sesuatu yang ada dalam sahifah, lembaran ini maksudnya sunnah nabi gitu ya. Di antara pesannya, kemudian beliau membuka dan ternyata dalamnya terdapat gigi-gigi unta. Dan beberapa hal dari hukum-hukum luka. Maksudnya gigi unta yang diukirin, tulisin hadis gitu. ditulis, Ditulisin hadis dalam gigi-gigi unta itu. Kemudian dikatakan dan hukum-hukum tentang luka Jadi jirahat itu maksudnya orang kalau dipukul akan diapakan gitu kan? Dan di dalamnya Rasulullah SAW bersabda Madinah adalah tanah haram Tanah yang dimuliakan Antara gunung Ir dan gunung Thur Ini tentu ada batasannya ya kota Madinah itu Barang siapa yang berbuat kezaliman di dalamnya Atau melindungi orang yang berbuat kezaliman Maka baginya laknat dari Allah para malaikat dan semua manusia Artinya di Madinah orang kalau berbuat kezaliman Beda dengan kerboh buat kezaliman di tempat lainnya Pada hari kiamat Allah tidak akan menerima darinya Ibadah wajib tidak pula ibadah sunnah Kalau dia tidak taubat Perlindungan atau suaka milik kaum muslimin adalah satu Yang dapat diusahakan oleh orang yang paling rendah diantara mereka Faham ya? Maksudnya kalau ada diantara ibu-ibu saja Yang memberikan satu suaka politik kepada satu orang kafir Saya lindungi orang ini Maka semua harus bisa melindungi. Gak boleh ada yang ganggu. Makanya dikatakan perlindungan ya suaka muslim itu semua sama. Satu. Yang dapat diusahakan oleh orang yang paling rendah diantara mereka. Orang paling miskin pun boleh memberikan perlindungan suaka kepada orang muslim. Maka barang siapa yang merendahkan seorang muslim. Dia mendapatlah anak Allah, para malaikat dan semua manusia. Yang sampai mungkin kena ini orang miskin, ah dia orang miskin tidak layak memberikan suaka misalnya. Maka itu kena ala'anat Allah, orang yang menganggap muslim yang lainnya. Dan barang siapa yang mengklaim nasab kepada selain bapaknya, ini garis bawahi bahasan kita. Atau menisbatkan diri kepada bukan walinya. Maka dia, ini maksudnya pada saat menikah. Ya, karena dia mau nikah, dia buru-buru terlalu suka laki-laki itu, maka dia mengatakan ini ayah saya, padahal sebenarnya bukan. Menisbatkan diri kepada bukan walinya. Maka dia mendapatkanlah anak Allah, para malaikat dan semua manusia Allah tidak akan menerima darinya amal wajib dan tidak pula amal sunnah pada hari kiamat Hadis sahih muttafaqun alaih Juga kata Nabi SAW Laisa min rajulin Idda'a ligairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar Wa man idda'a maa laysa lahu falaysa minna Wal yatabawa maqa'lahu minal nar Wa man da'a rajulan bil kufri au qala aduhullah Wa laysa kathalika illa hara alaihi Tidaklah seorang lelaki yang mengaku bernasab kepada selain bapaknya, padahal dia tahu bukan bapaknya, melainkan pasti dia kafir. Barang siapa yang mengaku yang bukan miliknya, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan dari umat Islam. Dan hendaklah dia menempati tempat-tempat yang di neraka. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kafir atau berkata wahid musuh Allah, padahal kenyataannya tidak demikian, melainkan pasti akan kembali kepadanya. Artinya kembali kepada orang yang mengatakan, sini dikatakan kamu kafir, padahal orang tidak kafir, maka dia menjadi kafir. Atau dia mengatakan kau musuh Allah. Mungkin ada orang berzina misalnya, lalu dikatakan kau sudah jadi musuh Allah. Itu enggak boleh. Siapa yang tahu, mungkin dia sudah tobat 1 menit yang lalu. Kita enggak tahu, itu kan. Mungkin kita tahu masa lalunya saja. Enggak boleh sama sekali. Itu kan itu bukan hak kita mengklaim orang pada hal-hal tertentu. Allah a'lam. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya, silakan. Tidak bisa dia harus, dia harus diganti Kalau dalam hukum Islam ya Kalau kita mau bicara hukum Islam yang sebenarnya itu gak boleh Jadi itu tidak dianggap ayahnya Walaupun nanti dia nikahi ibunya Kemudian hadir pernikahan Adiknya nanti lahir, hamil lagi misalnya ibunya itu adiknya itu adalah anak sah Dari ayahnya Kalau ini enggak, ini, ini cuma dua cara Dinisbatkan ke ibunya atau dinisbatkan ke Nama Hamba Allah gitu, abdu siapa gitu Maksudnya begitu hukum Islamnya Ya Kenapa Kenapa Ya pokoknya Kalau dia sudah tidak kena dengan yang terdekat Berarti yang jauh juga sama Kalau yo, know, Sekarang Kalau dia cuma bicara ini membuka aibnya Berarti dia cuma ego sendiri bayangkan bu ya, kalau kita membiarkan hukum itu berapa banyak umat islam yang akan jadi korban setelahnya coba kalau itu orang kita hardik kamu salah, kamu anak zina misalnya pada saat itu orang tahu hukum berapa generasi umat islam yang selamat dari masalah itu gak bisa egois namanya pribadi itu ini bukan masalah membuka aib gitu, bukan masalah membuka aib dan tidak ada aib bagi si anak ya anak gak salah anak gak salah, dia gak salah sama sekali tapi hukum syari tidak dinisbatkan agar jelas hukumnya anak zina tidak ada nisbat kepada ayahnya memang begitu hukum Allah begitu sekarang coba di Indonesia, karena kita anggap tidak apa-apa, maka boleh kan orang kalau tidak disuyu orang tuanya zina aja, hamil dulu Tuh, nanti orang tuanya akan nikahi, kan jadi jadi, jadi memasyarakat kan, coba sampai berapa generasi kita mau biarin nih kalau sekarang kita cut, tidak boleh ini haram, kamu ini gini gini, dia kena yang lainnya kan sudah tidak masalah Orang tidak akan terjunus lagi gitu Pencuri dipotong tangannya Terus ditangkap, dipotong Satu dipotong 10 ribu kan berhenti mencuri Tapi kalau enggak, enggak apa-apa Kesian gini, sampai kapan ini Hukum Allah Dia lepas hukum di dunia, dia akan kena hukum di akhirat Enggak bisa Jadi tidak boleh kita mentolerir hal-hal yang salah gitu Jadi ini bukan masalah Membuka aib sebenarnya ya Dan kita kalau misalnya, misal terjadi pada diri kita Kita diamin saja, enggak usah kita ekspos sana-sini Ya sudah kita sendiri yang tahu oh berarti kejadiannya begini Ibu kita ceritanya sudah Kita minta kepada Allah berikan petunjuk Ya sudah kita jalanin apa adanya gitu. Kita jalanin saja seperti apa yang ada gitu. Tapi yang jelas kita sudah tahu hukumnya itu tidak boleh Banyak orang Banyak sekali Jakarta saya temukan kasus rumah tangga Gara-gara dia tadinya Zina sama calon suaminya dulu Kemudian berhasil kan gitu, Dia nikah, dinikah sama orang tuanya Terus punya anak banyak Anak-anaknya dibiarin seperti dia oh saya juga dulu pacaran kok bahkan anaknya kalau tidak pacaran kenapa kok gak pacaran nak kan jadi begitu karena dianggap biasa gak apa-apa haram gak boleh gitu. gak boleh jadi penganggap remian satu hukum itu kecil akan menjadi rentetannya kepada berapa generasi umat ini kena masalah jadi hukum Allah memang harus ya. halal halal haram haram gak bisa pencuri dipotong tangannya satu untuk memberhentikan 10 ribu yang lainnya berhenti mencuri Udah. gak usah pakai kata-kata kesian gitu kan Susah kalau kita katakan kesian Hukum Allah kan ditolak Sementara ada konsekuensi tanggung jawab hari kiamat Ini harus hati-hati itu bu ya Sudah ya Sudah masuk asar ya Ini kenapa dulu Apa memang karena status ayahnya gak jelas atau enggak itu kan nama ayah nama kita nama ayah nama kakek nama suku nama suku boleh Ya sebenarnya sih kalau kalau yang lebih tepat itu orang yang tidak jelas ayahnya baru bisa pakai istilah itu ya. Maka sebaiknya kalaupun ya jadi gini ada hadis Nabi berbunyi telusurilah jalur nasab kalian karena itu memudahkan kalian untuk bersilaturahim. Jadi saya sarankan bapak ibu jangan biarkan orang tua kita meninggal sebelum kita tanya gitu siapa kakek saya siapa nenek saya, ya, dinikah sama siapa anaknya di mana jangan kita ketemu sama sepupu terus nggak tahu kalau itu sepupu kita gitu karena itu memudahkan untuk sehatur rahim maka termasuk perintah agama adalah menanyakan di mana jalur-jalur ini gitu. jadi kalau sampai pun sampai darurat memang sudah tidak ada orang yang ditanyakan ya mungkin menggunakan suku gitu kan? karena menisbatkan nama kaki yang kita tidak tahu dengan Abdullah itu masih butuh hukum sendiri harus terus-terusuri kembali hukumnya, saya belum tahu kalau bisa itu, yang saya tahu walaupun tiga suku kata, kalau kita tahu nama kita, nama ayah, nama kaki, kalau gak bisa berarti nama kita, nama ayah, nama su atau sukunya langsung, itu bisa saja pada saat saya menggunakan nama saya misalnya Khalid bin Zid nama ayah saya, kakek saya ada namanya Abdullah memang, tapi saya menggunakan langsung bahasa lamanya misalnya itu bisa saja kan nggak masalah Jadi sukunya misalnya ditulis. Baik mohon maaf kita break sampai sini karena menjelang waktu asar. E, mungkin untuk sementara apa namanya kita berharap untuk kepada Allah swt diberkahi majelis kita dan apa yang kita pelajari dari tiga dosa besar hari ini semuanya e, kita fahami dan kita amalkan dan juga buku-buku ini kalau ada yang mau bisa berhubungan sama saya seperti biasa. Terus saya tinggalkan sama Ibu Imas insyaallah. Wassalamualaikum. Mungkin begitu dulu satu undangan khatam majelis. Subhanakallah wa bihamdika, syirulailasallatu wa salamu warahmatullahi wabarakatuh.